Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Walhamdulillahirabbil alamin Para ajengan para alim ulama para Assalamualaikum. Para ustazah. Keluarga Bapak Haji Jawahir dan keluarga besar. Haji Sonario insyaallah beserta anak mantu. Sekarang bertambah anaknya, bertambah juga rezekinya insyaallah. Amin. Dan seluruh masyarakat di Cianjur Selatan ya, Iyi. Kampung Kadung Pandak, Panda. Jagualpiang, semua Subhanallah <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> iya, iya di sini semuanya Pesantren Salaf ya, semua mudah-mudahan termasuk yang ngejaga Indonesia biar tetap aman, amin Ibu Bapak yang mati Allah yang berbahagia juga penganten yang baru saja tadi pagi melangsungkan akad nikahnya Kang Herianto sama Tehnisa di sini Akang sama Tehn, mudah-mudahan lahir dari keduanya anak keturunan yang saleh-salehah bisa bulan madu di Mekah, Amin, Insya Allah nggak pakai jual sawah. Sahabat saya, Ustaz Haji Yandra, yang malam hari ini saya ajak ke sini, dan orang-orang tua saya dari kampung Ketapang ini serombongan saya bawa kemari Kiai. Sedianya memang saya ngajak jalan-jalan beliau-beliau. Alhamdulillah kesampaian. Mudah-mudahan kepada mabok di jalan tadi. Insyaallah nggak ya seneng di perjalanan tadi seneng udah lama nggak ngeliat sungai gede alhamdulillah tadi ada sungai besar kalau nggak inget mau ceramah mau turun dulu tuh berenang tapi takut nggak balik lagi alhamdulillah puas syukur karena semua atas izin dan karunia allah lah, saya berada di tengah-tengah ibu dan bapak yang saleh-salehan ini. Mudah-mudahan ta'limi kita menjadi ta'limi Daridui Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita baca suratul Fatihah lagi Mengawali semuanya mudah-mudahan Allah Membukakan segala pintu hidayahnya Buat kita semua al fatihah Alhamdulillahi ar rahman ar rahimim al Ia cănăghur, ia cănăștăgii, îhedină cirațul măștăpin, cirațul ăziun, anunța-l pe Dari Ustaz haji Mu'min mu'barak masha'allah ayat demi ayat Yang tadi beliau baca allah merupakan ayat yang menjadi pegangan ayat pribadi Dan ini Oleh-oleh Buat pengantin mumpung masih di awal surah yang pertama kali dibaca tadi oleh Qori kita Ustadz Haji Mu'min Mubarak kore internasional ya, yang Alhamdulillah membuat wangi Indonesia di Musabakoh, Telah Al-Quran, di Iran dan di Malaysia surah pertama yang dibaca Surah al hasyr Tiga empat ayat terakhir Ini disebut dengan Ismullahil A'zal Ini ayat Termasuk kategori ayat-ayat Ismullahil A'zal Ini mah harus jadi pakaian Ibu bapak yang Ibu bapak yang Allah Hari ini kita mengaji, bukan dengerin ceramah. Supaya saya pulang kembali ke Jakarta, ibu dan bapak semua dikawal sedikitnya oleh 70.000 malaikat. Amin. Amin. Setiap pagi dan petangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Terdiri dari empat ayat terakhir surah al hasyr Bila mana dia baca di pagi hari. Baqda subuh. Maka Allah akan mengirimkan tujuh puluh ribu malaikatnya. Untuk berselawat kepada yang baca. Mengaminkan doa yang baca. Dan menjaga yang baca. Serta mengucurkan. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari mulai subuh dia baca Sampai datangnya Waktu asar. Masya Allah nih. Tadi kami dikawal oleh Satu polisi saja Namanya Pak Erbas Pak Eri Baskoro Basuki Oh ganti nama ya Mana orang Pak Eri Basuki Dikawal oleh Pak Eri Basuki seorang Subhanallah jalanan dibikin lancar sama beliau Tidak peduli terang, tidak peduli gelap Tidak peduli hujan, tidak peduli tidak hujan Tidak peduli jalanan kering, tidak peduli jalanan basah Dia mengawal dengan setia Atas nama cintanya kepada Ustadz Jawahir temen katanya sohibul hajatnya ya siap pokoknya apalagi yang dijemput adalah ustaz Yusuf katanya. fansnya orang macam. oh subhanallah bayangkan tuh baru satu orang polisi bagaimana kalau kemudian yang mengawal adalah 70 ribu malaikatnya Masya Allah. Kiai. Kaya Jam mana Kaya Jam Belakang, mana di bawah? Oh jauh di bawah. Oke, udah ya, saya maki nih. Alhamdulillah, saya diwariskan ilmu ini dari guru-guru saya. Pakai nih, Insya Allah Allah Kang ngejaga kamu. Kalau sudah dipakai jangan ditinggal. A'udzunya tiga kali, ya? A'udzunya tiga kali habis itu langsung baca nih ayat insyaallah Allah akan kirim tuh penjaga buat kita malaikat hafazah namanya kalau masih butuh pengawalan dari mulai asar sampai ketemu lagi subuh baca lagi awudunya tiga kali lagi kemudian baca tuh ujung surah al-asyar yuk mari kita baca dulu bersama-sama a undu-ne 3 ori. A undu bilahim ina shaytan أعوذ بالله, من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدعا, متصدعا من خشية الله في خشيه الله وتلك الأمثال وتلك الأمثال للناس لا علهم يتفكرون, يتفكرون هو الله الذي الله لا إله إلا, إلا هو عالم الغيب والشهداء، هو الرحمن الرحيم،, الرحيم هو, الله هو الله الذي، لا إله إلا هو، اللهم صل Assalamu al-mu'min. Assalamu al-mu'min. Al-Mu'aymin. al Al-'Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-'Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi. Subhanallahi. Amna وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ وَاللَّهُ لَهُ أَسْمَاءٌ حُسْنَى لَهُ Ma fi s-samawati l Ma fi s-samawati Di pesantren Darul Quran wajib anak-anak santrinya asatifnya staff pesantren tamu yang kebetulan datang bermakmum di masjid orang kampung yang kebetulan ikut makmum di masjid pesantren wajib alihin wajib alihina wajib atas kami semua membaca nih zikir ba'da subuh ba'da asar Masya Allah, Masya Allah mau berangkat ke sawah supaya nggak diganggu sama binatang yang bakalan yang ngeganggu sebelum nginjak tuh sawah dari rumah aku udah ngirim 70.000 malaikat untuk memenuhi itu sawah untuk ngejaga kampung boleh juga dititip kepada orang yang kemudian pergi dan keluar pergi dan datang keluar dan masuk di waktu subuh dan di waktu asar membacani ayat supaya kemudian di kampung aman dan saya hakul yakin percaya sama omongan guru kalau guru udah ngomong samina waatona saman saya diberitahu ama guru saya sama kiai kiai dengar dengar cerita Sempat nguping, mendengar kisah abah kalau beli tanah nomor satu sebelum ngomong ngamen punya tanah abah kiterin dulu baca salawat, nggak diijazahkan langsung saja, cuman dikisahkan, langsung saya jalanin, oh boke itu caranya siap jalanin keliling, nih sebagian orang-orang tua kampung saya bawa mungkin pada bingung kok si ustaz ya beliin tanah melulu dari mana duitnya, dari mana judulnya sama juga nyarinya sama nyarinya cuman nyarinya enggak sendirian mencari bersama gusti Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika kemudian para guru mewariskan ini ayat yang dibaca sama ustaz mukmin be. Kite lakonin Sobo asar Sobo asar Sobo asar Sekarang jumlah santri darul qur'an Di seluruh tanah air Dengan cabang-cabangnya dan rumah-rumah tafisnya Sekitar 22.000 orang Dan mereka semua Wajib membaca Alhamdulillah Saya titip sama Allah subhanahu wa ta'ala 70.000 itu kirimindah Ke daerah-daerah yang Membutuhkan bantuan para malaikatnya Allah Bulan Juli tahun 2008 Saya mendapat oleh-oleh ketika pulang dari Makatul Muqarama Kebetulan saya senang Amal-amalan Hidup itu harus punya pakaian Kalau nggak punya pakaian kita jadi kering Dan saya seneng Hai seang mengetahui amal sesuatu seneng megangnya seneng jalaninnya dan seneng baginya dapat nih satu amalan Hai sama-sama Isnuil azzammnya tapi terdiri dari surah al-hadid kalau tadi surah apa al -Hashr. yang ini surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6 lalu begitu yang saya dengar dari kisah ini barengin bacanya dengan memberikan sodakoh di setiap Jumat pagi insyaallah apa yang menjadi hajat akan dikabulkan Allah Azza wajalla. kisah ini Ust. Hendra, Ust. Mu'min Haji Kusen dan orang-orang tua saya dapatkan ketika berada di launch eksekutifnya Jeddah Bandara King Abdul Aziz Ada kisah seorang hamba Allah yang tahu bahwa dirinya tidak akan mampu berangkat ke tanah suci kalau bukan wasilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika dikisahkan beliau mendengar nih nasihat ini. Bedanya dengan ibu dan bapak sebagiannya, tidak semua karena mesti ini ada satu yang hatinya bergemuruh. Ada satu dua yang hatinya kemudian, oh, kalau begitu baik. Ada juga yang biasa saja, pulang ya udah, pulang aja. Hamba Allah ini, Kyai, termasuk hamba Allah yang bergetar. Innamal mukminun alladzina idza و جل قلوبهم <-mului> dikasih tahu ayat-ayat Allah bergetar bener nggak? begitu dibacain zadat imanan bertambah iman langsung dipakai sama dia pulang dia bergegas dia sampaikan kepada anak dan istrinya eh kalian sini ngumpul siapa diantara kalian anak-anak ayah yang tidak pengen ke tanah suci ngacung kira-kira begitu nih cerita ya tidak ada yang ngacung karena semua pengen ke tanah suci ayo warga sini warga kadu Kadu Pandak, siapa diantara warga Kadu Pandak, Kadu Pandak, eh, yang pengen ke tanah suci dan belum pernah ke tanah suci? Siapa yang belum pernah ke tanah suci dan pengen ke tanah suci mana? Ya, semua pengen kalau pengen wajib dengerin kisah yang satu ini tiga anaknya ngacung pengen berangkat ke tanah suci istilah. istrinya ngacung pengen berangkat ke tanah suci sambil tersenyum dia katakan baik mulai jumat besok bismillahirrahmanirrahim kita jalanin itu zikir baca surah al hadid. Ayat 1 sampai dengan 6. Iwan mana Iwan? Iwan mana Kang Iwan? Ada Iwan? Coba biar Barokah ambil Quran di mobil. Quran pegangan saya yang coklat. Jumat pertama dimulai Pak. Dia berangkat bersama tiga anaknya ke masjid. Supaya memenuhi dua nasihat dari gurunya, baca Qur'an dan sodakoh, dia lalu menyuruh istrinya masak di pagi hari. Tolong masak buat makan pagi, buat sarapan pagi, 20 teman anaknya. Kita nanti minta Ustaz Mukmin yang baca. Ustaz Fadel tolong siap-siap surah Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6. Pak demi Allah, Pak. Kalau Bapak makai ini ayat, Bapak yakinin dibarengin dengan sedekah di Sayyidul Ayyam يوم Juma'ah. Kabul. Kabul, insya insyaallah apalagi dengan doa para ajengan yang ada di sini. Mau apa? Asal permintaannya adalah yang baik-baik. Jadi, kemis sorenya Pak, tiga anaknya disuruh mencari temannya supaya ikut salat subuh berjamaah, gitu. Lalu habis salat subuh berjamaah sama-sama datang ke rumah istrinya sudah menyiapkan makan pagi ikut bareng makan pagi sebagai sedekah dari keluarga yang tidak punya ini kan kalau sarapan pagi mah tidak terlalu berat ya istilahnya gitu kan masak nasi goreng kek telurnya cukup 2-3 biji tapi di iris-iris insyaallah modalnya nggak tapi gede dengan menjual mas kawin insyaallah bisa buat modal 2-3 bulan ngasih makan tiap jumat pagi ya mas kawin jual aja buat apa? oleh emang miskin ngapain dipelihara mas kawin sedekain aja ini kadang-kadang udah miskin mas kawin dipelihara akhirnya tetap juga dijual dijualnya jelek buat makan lebih baik kayak dia jual buat sodako diganti sama Allah 10 kali lipat 700 kali lipat kita tanya nih tenisa ada mas kawinnya tadi kemana orangnya giliran ditanya mas kawin gak ada oh, kecil ya. eh Kang Rianto, mas kawinnya tadi berapa gram 50 gram 300 mili kira-kira tuh duitnya berapa kalau diduitin jadi berapa duit kira-kira berapa 12 jutaan coba tuh kalau hitungan ngasih makan 20 anak kita ngitung nasi bungkus seharga 2 ribu kali lima puluh aja baru seratus ribu kalau kali dua puluh itu cuma lima puluh ribu khamsun alaf aja nih berarti kalau dua belas juta dibagi lima puluh ribu, berapa tahun beliau bisa memberi makan anak yatim setiap jumat pagi naik derajatnya nanti jangan pulang saya kecuali bawa pulang untuk mas kawin yang dua belas Insya insyaallah kalau berani ayo Ustad belum jajalin masuk udah disedekain iya deh. Ana jajal, anak pribadi jajal. Anak naik ojek salah satu dari diantara beliau-beliau ini. Ini ustadz tapi masya allah sama kayak di sini Ustad nyawa, Ustadz ke pasar, di kampung ke gitu juga. Ustadz ngojek Ustad jadi tukang sayur sama. Saya sempet pada satu masa naik sambil air mata berlinang. Mau ngejual cincin kawin yang mending banyak, Pak. Beliau mau 12 gram. Lah saya mau cuma 1 gram. Kiri kanan gitu kira-kiralah. Sambil nangis, Pak, kita bawa nih mau kita kan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berharap mudah-mudahan Allah mengubah nasib saya dan istri saya. Dari seseorang yang nyewa motor dari orang namanya Cingkucan. Nyonya waktu per hari saya nyawa tuh. Saya tuh ya miskin, malas miskin, benci miskin. Enggak enak hidup jadi orang susah. Karena tidak enak, saya makan apa yang kemudian dipetuahkan oleh guru-guru. Kata guru-guru lan tanalul birra hatta tunsikum Nah, sahabat yang saya ceritakan tadi Orang yang saya ceritakan tadi Mengatakan kepada tiga anaknya Cari 20 teman kamu Ajak besok sholat subuh Mama sudah masak di pagi hari Habis subuh kita turun Kita sarapan pagi Kemudian kita berdoa pada Allah Dengan membaca ismullahil a'zom Di ayat 1 sampai dengan 6 Surah Al-Hadid Jumlahat pertama, Pak. Turun. Dia baca la surah Al-Hadid. Sudah ketemu, Ustaz? Sini, pinjam dulu. Nih, ini surah masyaallah. Nama surahnya aja sudah Al-Hadid, surah besi. Udah enggak pakai kayu lagi nih. Pakai besi, kuatnya udah enggak ketulungan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم إلى ما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماء وال Wa illallahi turja'ul umur yulijul laila dibaca bersama 6 20 teman anaknya siapa dibaca bersama 20 teman anaknya, 3 anaknya, satu bininya dan dia, berapa orang tuh yang baca pak 25 orang nanti saudara-saudara akan menyaksikan kisah saya seperti apa bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul kuasa membolak-balikan keadaan udah kayak sihirnya ya. balik berangkat sendiri aja enggak mungkin apalagi ngeberangkatin 24 orang enggak mungkin tapi kata siapa kata kita kalau kata Allah bagaimana Inna ma amruhu iza agada shay'an ayyakulalahu kunfayakun fasubahana Bia lihi malaku tukul nisayi Wa Jangankan kamu berangkat sendiri Jangankan kamu berangkatin 24 orang Tiap tahun berangkatin 100 orang Bisa Asal kamu percaya Aku ini Bisa melakukan itu Maka aku bisa melakukan itu Ya Allah Jangan cuman berangkatkan 3 anak saya Jangan cuma berangkatkan istri saya dan saya, tapi berangkatkan juga 20 anak-anak yang ikut sarapan bersama saya di rumah ini. Allah yang sama-sama membaca istighfar anak-anak yang tadi doanya cuma begini. Amin, amin. Begitu dengar doanya di rumah, amin. Gitu. Jadi beda. Lalu yang terjadi apa, Pak? Setiap hari Jumat mereka semua istiqomah, sholat subuh, turun sarapan pagi, baca sholat subuh turun sarapan pagi baca sholat subuh turun sarapan pagi baca dan ini berlangsung selama 28 kali putaran 28 kali putaran itu pak 7 minggu cuman kalau kita nabung normal saja belum tentu berangkat itu 25 orang umurnya cuman 7 minggu 7 bulan 7 bulan dikali 4 28 kali puteran baca. Masya Allah nih kayak. Dahsyat. Di puteran yang ke-28 terjadilah lah keajaiban yang Allah tunjukkan kepada saya dan kepada kita semua yang saya ceritakan kisahnya pada hari ini. Nyatalah buat Allah tidak ada yang mau apa tidak ada yang susah buat Allah nyatalah buat kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin buat Allah semuanya mungkin di minggu yang ke-28 ada seorang hamba Allah, ayah dari salah satu yang 20 diajak bicara sama si fulan yang tidak pernah dikenal oleh bapak yang tadi kalau kita bingung bagaimana caranya berangkat haji dan umrah nih ada orang kaya yang bingung Udah habis orang sekitar dia, dia berangkatin haji dan umroh. Bertanyalah dia kemudian kepada sahabatnya nih, anak buahnya nih. Siapa lagi ya yang kita bisa berangkatin umroh nih? Udah pada habis nih. Saya masih punya jatah satu miliar nih. Kamu punya nggak orang yang bisa diberangkatin? Yang soleh, yang orangnya bagus, yang ibadahnya istiqomah, yang doanya kira-kira makbul buat usaha kita mengingatlah kemudian si bapak ini bahwa anaknya selama ini diajak berdoa supaya ke tanah suci apa kata si fulan Pak ada pak. tetangga saya tiap jumat bikin sodakohan terus sarapan pagi ketika saya tanya anak saya ngapain kamu ikut sana apa-apa -apa, makannya gratis ini emang mau ngapain sih dia selamatan tiap jumat pagi katanya mau pergi haji pak, mau umroh pak, mau ke tanah suci pak bahkan saya juga didoain pak, supaya bisa berangkat semula semula, enggak dia enggak kita pak, kira-kira gimana ah, dari mana judulnya, kalau doa yang wajar berdoa yang wajar, berdoa yang wajar tuh begini berangkatin saya Allah ke tanah suci itu wajar tapi kalau berangkatin bersama tiga anak saya, bersama istri saya, bersama dua puluh nih anak-anak yatim, jadi nggak wajah, tapi hari itu menjadi bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala kunfayakun, berangkatlah kemudian di Jumat pagi sesuai dengan kebiasaan, si orang kaya ini kemudian nyelinep pak, nyelinep di subuh, ikut menyaksikan bagaimana, orang yang soleh ini yang percaya ke guru, melaksanakan itu zikir salat subuh berjamaah habis itu turun Pak ke rumah dengan 20 anak dan 3 temannya Dia bilang, "Pak, boleh saya ikut ke rumah Bapak?" "Boleh, silakan silakan ikut ke rumah." Karena ditemenin sama salah satu orang tua dari yang 20 diperbolehkan ikut. Tahu apa yang terjadi? Begitu doa begini kira-kira doanya. Ya Allah berangkatkan saya berserta tiga anak saya, satu istri saya dengan 20 anak-anak nih yang pada ikut. Ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang miskin, ada yang masih lengkap tapi miskin. Didoain semua. Ya Allah tunjukkan kekuasaanmu. Ya Allah berangkatkan kami ke tanah suci. Sadar ada tamu nih, ada tamu. Ikut didoain nama yang punya rumah. Coba, apa dia punya rumah? Maaf pak, bapak mau didoain supaya bisa ke tanah suci gak? kalau mau didoain mumpung nih sekalian apa kata yang satu sambil air matanya menetes padahal dia yang mau berangkatin nih iya pak silahkan didoakan ya mudah-mudahan sama tamu saya juga nih sama bapaknya salah satu anak nih ikut berangkat semualah. lah semua Mekah itu bukan punya departemen agama Mekah itu bukan punya kedutaan Arab Saudi bukan punya kerajaan Arab Saudi itu punya Allah selesai pak habis itu kemudian tampak lagi mbak bibu Si Fulan yang kaya raya ini Kemudian mendatangi si Bapak dan mengatakan Pak, hari ini doa Bapak Dikabulkan Allah Bapak saya hadiakan Pergi umroh bulan Juli besok 2008 Dicita Beserta tiga anak Bapak Beserta istri Bapak Beserta 20 Anak yang Bapak setiap Jumat Ajak untuk berdoa Subhanallah tahu ayatnya Dicita Saba lillahi ma Fi samawati wal-ar Wa huwa al-azizul hakim Semua bertasbih kepada Allah Yang ada di langit, yang ada di bumi Dan dialah yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Lahu munkus samawati wal Semua kekuasaan kalau kalian enggak tahu milik Allah Subhanahu <sele hy> <yi> wa taala. Dia dan Allah ma ma -ma hidup, ma -ma matikan, ala kulli in qadir dan dia mampu melakukan apa saja dan seterusnya. Ayatnya aja udah kayak begitu bunyinya tuh. Ayatnya aja udah kayak gitu bunyinya tuh. Saya pulang tuh ke tanah air selama sembilan jam di pesawat Garuda Indonesia berdegup jantung saya saya punya 35 santri takhresus yang kerjaannya hanya Quran, Quran, Quran, Quran dan Quran saya bertaruh kepada dunia kepada wali-wali santri yang saat itu lebih memilih pendidikan formal saya bilang anak saya yang satu ini tidak akan kalah secara dunia Sama mereka yang kemudian menempuh itu bangku sekolahan Jadi jangan khawatir kaya, -kaya di sini Salaf pertahankan mudur. Salaf itu bukan cerita mundur Cerita yang harus kemudian kita tambahin lagi Saya rindu anak-anak saya Saya rindu santri-santri saya Yang 30 orang ini nih Santri Taruna disebutnya Jivesen, Kalau di pesantren Kerjaan yang apa Ada pelajaran yang lain itu mah kira-kira syarat saja jangan sampai kita cuman ngajarin Quran, toh istilahnya begitu toh kayak antum punya pesantren kan juga bukan berarti belajar alfiyah doang kan belajar yang lain juga belajar fikihnya, ada safinatun naja ada mungkin tasawufnya ada yang lain, bukan berarti belajar ilmu alat doang saya sampaikan ke mereka semua kalian mau seperti kisah ini yuk kita bawa Bahkan ayah beritahu begitu bahasa saya ke mereka ayah saya menyebut saya ayah supaya saya ni deket ama santri santri. Bahkan ayah kasih tahu sekali dayung 230 terlampaui. Bagaimana cara doanya? Bilang sama Allah jangan cuman umroh tapi supaya bisa belajar di Mekah til Kalau sudah belajar pasti dia bisa umroh dan haji. Belajar ke Yaman ke Hadramaut ke Tarim kemana kira ke Darul Mustafa izin sama Gusti Allah supaya bisa berangkat di uim Madinah izin sama Allah supaya bisa kemudian ke Malaysia nih, tembusin, tembusin sama seperti orang itu wajib bersodakoh maka kalian santri-santri ayah juga wajib sodakoh bagaimana caranya kalian bersodakoh? setiap Jumat pagi kalian keliling kampung yang lebih luas lagi daripada sekarang sebagai sodakoh kalian karena sodakoh itu tidak harus selalu uang sodakoh juga bisa berarti tenaga jadilah ustaz mukmin yang dirahmati Allah ustaz handran yang dirahmati Allah dan orang-orang tua kampung saya di kampung ketapa saksikan memang tidak nyampe ke belah sono nyampenya ke sono ke kiaromle santri yang 30 Pak kalau habis salat subuh pakai bandana Pak diikat di sini dia ganti kainnya dengan celana training dia tidak beralas kaki dia kemudian maju membawa senjata yang namanya sapu membawa pengki membawa kemudian alat-alat kebersihan dibersihin setiap Jumat pagi setelah baca ismullahil azam di ayat 16 ayat 16 surah al-hadid apa yang terjadi Pak Sebelum lulusnya hanya selang beberapa bulan anak-anak yang 30 ini kemudian sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala Ada satu perusahaan datang enggak ada rencana apa-apa tapi kemudian saya bilang sama mereka begini aneh punya santri-santri sebentar lagi lulus 30 juz hafal sekolah anak pengen dia jangan sekolah di Indonesia, anak pengen dia sekolahnya di Solong, treknya trek Syria, Sudan, Mesir treknya Yaman, apa kemudian kata si perusahaan ini udah sat aturin aja berapa duit kira-kira itu -kira berangkatin mereka kira-kira ngeberangkatin kalau ke Yaman ke Hadramaut kira-kira 30 juta lah per orang, siap kami dua ya Allah saya bilang nggak eh, salah nih ente ambil dua iya aneh ambil dua, kurang, kalau dua kurang aneh ambil empat, 120 juta saya itu bengongnya insyaallah ini kisah mudah Allah saya tuh bengongnya sebenarnya bukan bengong apa tapi bongong, dahsyat sekali itu wiridnya saya bilang bongongnya bongong, bongong bongong gak percaya tapi apa kata mereka semua ustaz mana nomor ketingnya supaya ini duit langsung parkir anak pindahin besok, subhanallah anak yang belum make itu duit-duit udah parkir subhanallah habis dari itu pak kayak bercanda cuh, cuh, truk, truk, truk, truk, truk, truk. 30 kalas kuluhum, kuluhum. sudah selesai tanggal 1 Januari Imam Sudes datang dari Mekah bersama Syekh Abdullah Basfar bersama Abdullah mutlak Bapak dan ibu yang menyaksikan di TPI menyaksikan Saya mau wawancarai Imam sudes salah satu barokahnya Allah perkenalkan saya dengan Say Ibrahim kedutaan besar Republik Apa kedutaan besar Arab Saudi yang lagi bertugas di Indonesia satu masa ini di luar di luar skenario di luar skenario Ada utusan dari Universitas Islam Madinah Pak, pesantren kami pesantren yang baru jadi, baru muncul, belum meluluskan Nggak mungkin kepilih sebagai salah satu destination tempat mencari calon mahasiswa Universitas Islam Madinah, nggak mungkin Tapi sahabat-sahabat saya telepon nih salah satunya Ustaz Gonaim dari kedutaan besar atas agama. Ustazuna Jumat besok bisa nggak ngirim santri-santri antum ke sini? Ada perwakilan dari Univers Universitas Islam Madinah ya ke kedutaan. Jangan sampai kami malu nih nggak ada santri-santrinya. Saya tanya emangnya nggak ada pesantren yang lain? Ada tapi waktunya nggak keburu untuk datang dari tanah Jawa ke Jakarta perlu waktu naik bus naik kereta nyapin ini nyapin itu perlu perlu banyak hal pak biasanya pak mereka itu mampir di gontor satu bulan mampir di darul Rahman, mampir di darun najah mampir di pesantren-pesantren gede dan itu bukan berlangsung satu dua hari berlangsung sebulan mencari bibit tapi allah karim atas dasar kepepet waktu kedutaan besar tuh Saudi Arabia dalam hal ini atas agama ngebel kami memberi kesempatan dan Alhamdulillah lolos lima orang dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan ini pak nih oleh-oleh nih kalau tadi kemudian Kihuda mengatakan kalau ceramah pengen yang ketawa terus nih saya kasih yang tidak ada ketawanya pake pake Sepeninggal saya tidak ada satupun di kampung ini kecuali habis salat subuh diam sejenak membaca kemudian surah al-hadid membaca kemudian surah al Insya insyaallah saya akan diundang lagi besok ya safar terbanyak di Kabupaten Cianjur Rupanya di sini merotol itu kayak panen sama merotol Semua anak muda baca, sehingga rezekinya kayak apa? tahu ngeberangkatin orang tuanya haji. Enggat tanggung-tanggung. Kabupaten Cianjul meberangkatkan 200 orang haji Hanya berasal dari Kecamatan. ustaz. Hey. Oh, subhanallah. Hmm. hmm dan salat dir para amin amin rohi bapak Udin min fulan al-fatih Allahu akbar insyaallah alamin alhamdulillahi rabbil alamin 'alaihim babai buenas perjalanan tadi santri saya 30 belum selesai Pak keajaibannya masih belum selesai masih terus berjalan berlangsung Kalau mereka kemudian istiqomah, maka beasiswa itu benar-benar mereka dapatkan. Tapi kalau mereka putus, beasiswa juga akan Allah cabut. Doakan, doakan. Tapi paling tidak saya bersama santri sudah membuktikan bahwa kalau berlaku buat orang lain, mesti juga berlaku buat kita. Artinya apa, Pak? Kalau berlaku juga buat kami, itu berlaku buat Bapak dan Ibu yang juga mau melaksanakan. Baik. Saya tutup kajian kita pada malam hari ini. Mali kita sama-sama dengar kembali Alunan ayat-ayat suci Al-Quran Dari guru kita Kori Internasional Ustadz Haji Mukmin Mubarak Yang akan membawakan surah Al-Hadid Ayat 1 sampai dengan 6 Dari saya Bapak dan Ibu yang amat Allah Cukup sekian Jangan pada pulang dulu Sehabis Ustadz Mukmin Mubarak Membacakan ayat suci al qurannya Kita tutup dengan doa Dari kiai-kiai setempat Mudah-mudahan Semua orang kampung Yang ada di sini Wabila khususnya Penganten saat ini Benar-benar Mau melaksanakan Apa yang dikaji Pada malam hari ini Insya Allah Saya Yusuf Mansur Dan seluruh kawan-kawan Mengucapkan Mohon maaf lahir dan mati Hei Saya bilang Jangan pulang dulu Oke okay, gini Bismillahirrahmanirrahim. rahim, wa masyukulnya ala muhammad, wa, wa muhammad. Ya Allah, yang pulang sebelum baca doa selesai sedangkan dia belum pernah berangkat este jangan pernah care Haji care este care este care este care este care este care pc bener-bener nggak bakalan berangat haji aba dan-abadah haloo berani silakan pulang saat momen Fa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat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 والذي خلق السماء Al-Fatihah. Al Bismillahirrahmanirrahim. saya bagi yang să scapă de pe sânsele să vă întâmpine, parăgătând la toți cei care au venit să vă întâmpine, parăgătând la toți cei salat au venit să Bisa sa'i, s-au fadil Bisa kemudian berisiara ke mong-mong rasulmu Bisa duduk di robah Di masjid nabawimu wa khusus buat Penghantin Ya Allah Kau Sampai umurnya Kemudian kau Kau berkahi Dan kedua Mempelai Banyak keluarga dan kau Biar dari resikinya panjangkan umurnya buru-buru di sini lu panjangkan Allah sallam ala wa wasallam walhamdulillahirabbil